Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Apa hukum orang yang tidak solat namun dia berpuasa? Dia menjalankan puasa ya bersama kaum muslimin Hanya saja dia tidak solat Dan sangat-sangat disayangkan Ini masih banyak terjadi eh, di masyarakat kita Apa hukumnya? Pertama-tama, kata para ulama, jika dia tidak sholat karena mengingkari kewajiban sholat, maka para ulama sepakat. Orang ini kafir. Dia keluar dari Islam. Karena kekafirannya, maka puasanya tidak akan diterima. Karena syarat berpuasa ya adalah menjadi seorang muslim. Puasa seseorang tidak akan diterima kecuali puasa yang dilakukan oleh seorang yang muslim ini yang pertama kemudian yang kedua jika dia meninggalkan sholat karena malas namun hatinya tetap mengimani kewajiban sholat di sini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama ada yang yang mengatakan dia tetap muslim tidak dikafirkan dan ada sebagian ulama juga dan jumlah mereka banyak yang mengatakan dia kafir, dia keluar dari Islam, sehingga amalan puasanya tidak akan diterima. Tidak sah amalan puasa dari seorang yang statusnya kafir. Atas dasar hal ini, maka kepada saudara-saudara kita yang meninggalkan sholat, namun mereka berpuasa Ramadan, kami memberikan nasihat, Uh, pintu taubat Allah Subhanahu wa ta masih terbuka lebar Allah Subhanahu wa bahkan berfirman Innallaha yaghfiru adh-dhunuba jami'a Kul yaa 'ibadiyalladhina asrafu 'ala anfusihim. la taqnatum min rahmatillah innallaha yaghfiru adh-dhunuba jami'a Katakan kepada hamba-hambaku yang mereka melampaui batas melakukan dosa dan maksiat Jangan berputus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala karena sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni semua dosa kecuali dosa kesyirikan tentunya. Kesempatan masih ada. Dan sekaligus ini sebagai nasihat, jangan meremehkan perkara sholat. Di antara para ulama ada yang mengatakan yang meninggalkan sholat, dengan sengaja, sekalipun dia masih meyakini kewajiban sholam. Namun dia meninggalkannya karena malas, karena hal-hal yang sifatnya duniawi. Sebagian ulama dan jumlah mereka banyak mengatakan orang yang seperti ini telah keluar dari Islam. Artinya, semua ibadah yang dia lakukan tidak akan diterima oleh Allah SWT. Karena syarat diterimanya amal ibadah seseorang adalah dia beriman, dia bertauhid, dia hidup dalam keadaan muslim ya, dan dia wafat dalam keadaan muslim. Jika dia wafat dalam keadaan keluar dari Islam, semua amal ibadahnya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'in ta'u wa aqamussalah, wa atuz zakat, fa ikhwanukum fitin. Jika mereka orang-orang kafir itu Mereka bertobat Bagaimana cara mereka bertobat? Mereka mendirikan sholat menunaikan zakat Maka Dengan demikian mereka telah menjadi Saudara-saudara kalian sesama muslim Ayat ini Dijadikan dalil oleh para ulama uh, Yang mengatakan bahwasanya orang yang meninggalkan sholat Mereka telah keluar dari Islam Karena buktinya Orang-orang yang Kafir, jika mereka hendak bertobat, mereka mereka harus menunjukkannya dengan menunaikan sholat. Dengan demikian, sholat adalah uh, perkara yang sangat urgen. Jangan sampai kita meninggalkannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.